iya dalam zaman mm, ngerti kan aku sayang bangkar sampean iya aku ngerti kamu nyapa ngomong wana? ibuku gak setuju mas nah ibumu gak setuju ya wes gak apa hubungannya dulu di terus nih terus tuh uang tuawir di dunia gusya Allah ada apa, apa mas Terutono omongane wong tuamu. Aku dhewe istiruh to am. Oh, ini raiso pore diterus nih. Oi, kape jaruke wong tuamu. Oi, sabar kare wong tak sing ngentak aku mah. aku.